Terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan konser final 10 Besar Dangdut Akademi Indonesia Dan ini saya bersama dengan finalis kelima kita, Lesti Iya kak Kumaha damal Alhamdulillah Katanya kamu udah pegang sekali, ini mau tampil terakhir teh Mohon gitu? Iya Lagunya mau lagu apa? kasih tau gak ya? Aduh, kayak Subro. <laughs> Yang jelas lagu apapun mudah-mudahan lancar ya. Insya Allah. Banyak nih. kalian titip salam buat Lesti. Ya, ya mudah-mudahan tidak mengecewakan semuanya ya. Amin, amin ya Allah. Mau kapan? Tampung emang sekarang atau kapan? Besok. <laughs> Udah deh, langsung saja pemirsa. Ini dia, Lesti Ciancur. Terima <laughs>